Melakparema, seikä juhkut. Menurang boga niat hades, aya butut. Ketika maksiat, enggak ada orang cerita. Enggak ada orang ngeritik. Tapi ketika kita bertaubat, berhijrah. cie, -cie orang bilang. Cieh ngaji. Gelo seta ngaji. Enan seta adan. Kamu sehat. Kau orang teh. Pada orang di Jilbab, ayo na. Kamu sehat Terus orang kudu salto Bu Niati karena Allah perubahannya Jangan ingin dinilai manusia Lelah itu gara-gara tidak lilah Ibu mengeluh gara-gara tidak meng Allah, Nabi mana yang tidak kena ujian Yusuf dikunculunggen sumur Ayub buduk saubur umur Ibrahim dibakar api Ismail mau disembeli Cijrah mabuk beresiko Seja kerbaong, seja kertaa. Aina jadi ustad, kuncul TV. Goblok, sejata jadi ustad? Goblok. Kertaa. Kalo ga kuat, lambaikan tangan. Ini uji nyali. Ya ayuhalladina amanus biru, waso biru, kuorobitu. Jaga perbatasan. Tenang. Slowly but sure. kalem, Wajan jadi diri sorangan. Memang sih dicici, ci, -cie, cie, cie. Biarkan semua akan cece -cie pada waktunya. Jangan lupa bahagia. Nges teu ngayaan dinilai ku jelema, capek. Emang urang daharti si etak. Urang adan, edan sieta adan. Maneh mane pi, tarang salat wae edan teu. Terus urang nguridahar mane. Omoro madon mah bu barung keuleukan karena kan melatih hawa nafsu sanajan urang wanian kuat tong ningali leletikna cabakan mah gedea abi mah jalmi alit mamge silet mau eh aya we nangtang teh lawanan tong tong inni saimun so maaf ya bukan enggak berani aku sedang saup meudeug magrib ka aing jeung ajil <tuk> <tuk> <Wal> man tong <tuk> well well apa ninanina jadi lah pemaaf biarin karena mereka belum tahu ilmunya ya, sing sabar, hijrah mah kuno diajar lagi Rasulullah di baledok sampai tanggal gigi, dikotori lagi sujud punggungnya oleh kotoran unta orang lainnya, Ustaz Epi, Rasul naharita kersujud ditumpukan kotoran unta baru sukunah teki, tapi kan Rasul enggak? yuk belajar ke Rasul yuk, humble, keren Allah mazulialah kangen kan Nabi tadi soleh Ya Hese nga bayang ganamaating nga yostar epi.